ikum Sudarluun berita malam medisi hari ini Sabtu 9 Desember 2017 dibacakan Ardiansyah. 10 kepala keluarga terisolasi akibat banjir di pasir putih bener meriah banjir yang melanda 3 Kecamatan di Aceh Selatan mulai surut melabu terhenti 2 pekan kini kembali normal ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom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 Zadlun, sebanyak 10 kepala keluarga di Kampung Pasir Putih, Syah Utama Bener Meriah, terisolasi akibat banjir yang mengepung wilayah tersebut sejak Jumat kemarin. Kabit Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bener Meriah, Agus Amfera, mengatakan banjir yang melanda Kampung Pasir Putih terjadi usai meluapnya Sungai Arakundo. Banjir ini mengakibatkan 10 kepala keluarga terisolasi. Saat ini kondisi mereka memprihatinkan karena Pemkap belum bisa menjangkau lokasi bencana. Untuk tangga bencana, petugas BPPD belum bisa menembus wilayah tersebut sebab akses menuju lokasi sangat sulit dan tidak memungkinkan dilalui. Sehingga untuk menembus lokasi, petugas akan mengambil jalur alternatif tidak melalui jalan di Bener Meria, melainkan Kabupaten Aceh Utara. Agus menambahkan dari pengakuan sekdes Kampung Pasir Putih, selain musibah banjir di kampung tersebut juga mengalami pemadaman listrik. <tuh> Jalun banjir di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur Aceh Selatan telah surut. Arus transportasi yang sebelumnya sempat lumpuh akibat banjir menggenangi badan jalan nasional Tapak Tuan Sebul Salam di kawasan Jembatan Imirah, Gampung Ladang Rimba, Trumon Tengah, sejak Sabtu pagi mulai lancar kembali. Ketua Sargasar Aceh Selatan, May Fendri, mengatakan meskipun banjir berangsur-surut, namun sebagian warga bertahan di tenda pengungsian. Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Andes Al-Hudri saat turun ke lokasi bersama Bupati Aceh Selatan Te sama Indra kemarin meminta agar pemerintah Aceh Selatan melalui Dinas Sosial dan BPBD memastikan agar korban banjir tidak kelaparan. Al-Hudri meminta agar pihak di lapangan mengatur pendistribusian logistik sehingga apa yang menjadi harapan Gubernur Aceh bisa tercapai. Sementara itu Bupati Aceh Selatan Te sama Indra memastikan penanganan pengungsi dan ketersediaan logistik berjalan baik. Pemkap terus berkoordinasi untuk penanganan korban banjir di Trumon. Sudarlun pelayaran melabuh Aceh Barat Sinabang-Simelu kembali dibuka Jumat kemarin. Kapal motor penyeberangan Teluk Sinabang yang sempat dua pekan terhenti beroperasi karena cuaca buruk kemarin kembali melayari rute melabu Sinabang dan sebaliknya. Dengan belayarnya kembali KMP Teluk Sinabang, puluhan unit truk yang tertahan di pelabuhan sama tiga Aceh Barat mulai terangkut. Kapal berlayar dari Sinabang pada Sabtu sore dan dijadwalkan berlayar kembali minggu pagi dari Melaboh. Kepala Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Perwakilan melabu Des Rizal mengatakan kapal telah kembali berlayar rute Sinabang-Melaboh sebaliknya. Hal ini menyusul membaiknya cuaca yang menyebabkan terhentinya pelayaran dua pekan. Pelayaran akan terus dilakukan dengan harapan cuaca terus membaik. Zadwal kapal berlayar dari Sinabang ke Melabu atau sebaliknya untuk sepekan dua kali, yaitu dari Melabuh, hari Jumat dan Minggu, kemudian berlayar dari Sinabang pada Sabtu dan Senin. Sudarlun TNI di jajaran Koramil 03 Blankejeren, Kodim 0113 Gayluwes melakukan bedah atau rehab rumah milik warga Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang. Kegiatan bedah rumah dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika 2017. Informasi yang diperoleh bedah rumah yang dilakukan TNI di jajaran Koramil Belang Kejeren terhadap rumah milik mantan pejuang atau veteran di Desa Badak dilakukan rehab untuk mengganti dinding rumah yang lapu dan rapuh. Selain itu juga dilakukan perbaikan teras dan pengecatan rumah tersebut. Dandim Gayolues melalui dan Ramil 03 Belang Kejeren Kapten Darno mengatakan bedah rumah yang tidak layak huni ini merupakan milik uguh 89 tahun warga Desa Badak. Kegiatan sosial ini merupakan rangkaian memperingati Hari Juang Kartika 2017. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah dilun setia disebut telah menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Pengunduran diri Novanto disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada fraksi Golkar. Dalam surat itu, Novanto merekomendasikan fraksi Partai Golkar merujuk menunjuk Azis Samsudin sebagai ketua DPR. Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Rom Kono membenarkan soal pengunduran diri tersebut. Menurutnya, kemungkinan DPP Partai Golkar membicarakan soal surat Novanto dalam rapat pleno partai pekan depannya akan membahas agenda musyawarah nasional luar biasa. Asrul menyeburkan dalam pertemuan tersebut Robert menyampaikan soal pengunduran diri Setia Novanto sebagai ketua DPR RI. Di samping itu disampaikan pula bahwa Golkar mengusulkan Aziz Samsuddin sebagai pengganti Novanto. Sudarlun sebuah serangan udara yang dilakukan militer Israel menewaskan dua orang Palestina di jalur Gaza. Kantor berita AIV melansir jet tempur Israel menyerbu pangkalan pejuang Hamas di Nusi, Irak, jantung jalur Gaza. Zerbuan ini dilakukan setelah pejuang Hamas di Tuding telah menembakkan tiga roket dari Gaza ke Israel Jumat kemarin. Salah satu dari roket tersebut, seperti diberitakan BBC, jatuh dan meledak di selatan kota Sedrot, meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Sejak protes didengungkan Palestina atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, total empat warga Palestina dilaporkan tewas, sementara dua korban lainnya ditembak saat kerusuhan pecah di Gaza Jumat kemarin. Dalun militer Irak mengumumkan bakal melancarkan operasi baru mengusir kelompok ISIS di kawasan gurun sebelah barat Irak. Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan belum bisa mendeklarasikan Irak bebas dari ISIS. Alasannya ia mendapat laporan sejumlah anggota ISIS masih berdiam di padang gurun dan sejumlah daerah yang bersedia menampung mereka sebagai pengungsi. Komando Operasi Gabungan JOC menyatakan pasukan para militer Al-Hajj Al-Sabi telah bergerak untuk menggelar operasi militer kedua. Mereka akan membersihkan area di sekitar provinsi Ninenfih dan Anbar yang masuk dalam Zazira Arab dari ISIS. Pada operasi pertama yang digelar 23 November, pasukan pemerintah bergerak dari dua provinsi tersebut kini telah terhubung. Pasukan pemerintah saat ini tengah berusaha mengamankan daerah di lembah sungai Efrat dan Tigris dari ISIS. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita malam edisi Sabtu 9 Desember 2017. Ketua pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs, di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter at Serambi FM. Darlun, wassalam.